Selamat s o r e Pak Ramli Ya selamat、uh, Siang Bu Ya silahkan Pak Ramli、uh, Kalau menurut saya ya Ini memang Sengaja itu yang dibuat-buat itu Supaya izinnya gak k u a r Supaya、uh, Investor ini bisa istilahnya、uh, Nyogok lah ya kalau, kalau, kalau saya boleh bilang begitu Supaya bisa nyogok、uh, Di luar dari i z i n y a n g ada yang saya tahu, bu, biasanya u b kalau izin itu memang susah sekali keluar kecuali kita kasih apa namanya ya,、e, uang perizin dan sebagainya ini sebenarnya fenomena yang sangat jelek buat investor ini saya kira ini harus ada p e m b e n a h a n di PEMDA sendiri ya masih dilihat kembali ini, p e r a t u r a n n y a ini benar-benar u d a h tidak sehat gitu loh ya orang investor mau bangun mau bikin gudang kok dipersulit ini apaan ini sebenarnya ini u d a h tidak benar gitu. jadi saya kira ini Sudah harus ada、uh, perhatian ya, yang s e s n i dan selama ini.、Eh, Oke,、okay, terima kasih. Ya, s a a Bapak Amin, selamat sore. Selamat sore. s i l a k a n Pak Amin. a h itu memang begitu,、Bu. Jadi, kalau izin yang diminta oleh pengusaha s i d a n g berapa kipas masuknya uang untuk kantong? ...kantongnya kurang banyak itu. Kita aja urus izin-izin resmi, impon aja seperti api aja yang s e j u a h hari aja kita berpulang-pulang. Lagi yang begitu. Nah itu memang susah lah, udah begitu Bu. Oke,、okay, terima kasih Bapak Mustaid. Selamat sore. Selamat sore Bu. Silahkan Pak.、Uh, memang kita serba sulit ya, kalau kita perhatikan... Yang pertama keinginan pemerintah kalau saya mendengar tadi disitu ada juga jalur hijau Dan juga diperuntukkan untuk perubahan Sehingga sebahagian dari kita pengusaha memaksakan keendak h nampaknya disitu Jadi sebenarnya harus kembali kepada aturan yang berlaku disitu Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa、eh, tentang ada lapangan pekerjaan, ada pendapatan penghasilan dari situ, tapi tentunya pemerintah daerah s u d a h memikirkan secara、uh, benar, artinya、uh, dalam bentuk peruntukan yang di lokasi itu, sehingga kita sebenarnya harus memahami dan mengetahui info-info yang seperti itu tapi kenapa kita harus memaksakan, ini juga harus sama-sama kita introveksi baik pengusaha maupun pe pejabat itu sendiri, tapi kalau pemerintah memang tidak サラハンサラ、ポムサー、ポムサー、ポムサー、ポム e r ポムサー、ポムサー、n ムサー、ポムサー、ポムサー、ポムサー、ポムサー、ポムサー、ポムサー、ポジャー、 Banyak sekali yang kita bisa ambil contoh. Jadi yang paling senang adalah keadaan abu-abu. Kalau hitam, wah jelas. Atau bukti jelas. Ini abu-abu nih, enak. Kalau peraturannya jelas, segini-segini, dia nggak dapet masuknya ke negara. itu. Nah, kalau yang abu-abu nggak jelas. Jadi kantong pribadi itu yang masuk. Nah, coba deh, SDG atau... サマサルパルクマンはマサル Yes、a ランパルクマン。 terjadi uang sokok-sokok begitu, jadi yang salah siapa sih? t u yang salah si si yang melanggar itu p o k o k pemerintahnya sendiri, aparatnya sendiri sih nggak salah ya dalam hal ini kalau menurut saya kalau mereka mau tertib, dia, dia bilang ini nggak boleh untuk muda, kayak ini ini untuk jalur h i j a u n i untuk p e m u k i m a n e、eh, r b a g u s dong untuk, untuk supaya jangan polisi dan dan dan kelihatannya juga lebih p、uh, a n t a s lah karena Mereka mengeluarkan peraturan begitu juga kan pasti ada ada itu nya ya ada di di, di ketata, ketataan-nya gitu diitata e nggak sembarangan begitu saja jadi salah sendiri itu pengusahanya kalau mau mau coba-coba main-main begitu sombong-sombong ya salah sendiri ya. terima lah sendiri jangan komplain sana komplain sini begitulah terima kasih.、Okay.